Mitra bisnis, pemilihan gubernur DKI Jakarta kali ini menghadirkan enam pasang calon atau yang terbanyak sepanjang sejarah pilkada langsung di Jakarta. Selain itu, juga pertama kalinya ada calon independen. Belum lagi, kehadiran dua kepala daerah dari luar Jakarta yang ikut nyalon. Juga seperti layaknya fenomena pemain sepak bola ingin transfer klub. Untuk membicarakan mengenai pemilu kepala daerah DKI Jakarta ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak s o f i a n menurut prediksi Anda, siapa yang akan memenangkan pilkada DKI kali ini? Ya, saya kalau melihat cuma tiga ya, yang menjadi putaran. Saya pasti merasakan ini akan terjadi dua putaran ya. Putaran kedua, kedua, kedua itu kemungkinannya itu tentu f o s i sendiri ya, akan masuk putaran kedua itu. Sama salah satu antara yang namanya Pak j o k o w i sama Pak Nur Hidayat itu menurut saya ya. Kalau hitung-hitungan di atas kertas. サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、サイヤーの人は、 kampanye ini, saya sudah nggak mau dengar lagi lah karena itu kan biasanya itu lip service saja itu. Apakah dua calon gubernur yang juga merupakan kepala daerah di luar Jakarta itu, punya kesempatan untuk menang jika dibanding incumbent? Ya ada saja, tapi saya pikir ya saya m a s i h memberikan kesempatan yang sama dulu ya, karena saya pikir apapun tentu saja rakyat Indonesia, Jakarta ini paling paling bisa berpikir lebih, lebih, lebih, lebih, ini, lebih terbuka、ya. rakyat Jakarta ini saya pikir nggak bisa d i b o n g i n terlalu banyak menurut saya パパに、アマラシアンにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサンパイにサ Berarti partai masih memegang peranan besar di kancah pemerintahan daerah negeri kita, ya Pak? Iya, masih penting karena dia punya infrastruktur, dia punya duit, kali Jadi susah kalau ini pandemi, enggak punya uang, gimana?、Kan? Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.